Monggo Mas Arman. Lama tak berjumpa nih Mas Arman. So. Oh iya, di situ saya percaya kalau Mas Arman itu ceria. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'onfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإنا اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور muhdasatuha fa innakum la muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atil dhalalah Pak Asyral muslimin jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Pak Kebumen rahimakumullah ingkang kula hormati Alhamdulillah sami sehat sedoyo nggih Alhamdulillah dalam setiap situasi dan kondisi, engkang di pun sebat jemengok. Alhamdulillah, menawi say. Alhamdulillah, menawi kirang pas. Enggak, berarti, alhamdulillah ala kuli halin. Alhamdulillah ala kuli halin. Enggak, segala sesuatu Ya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah gih. Pertanyaan gih? Pertanyaan Pak Sutrisno <tuh> Siap Nama lengkap Pak Sutrisno <tuh> Sutrisno Sutrisno Artinya apa Pak Sutrisno Nomornya so bagus tresna cinta cinta kebahagiaan alhamdulillah Pak Ngudi nama lengkapnya sinten Pak Ngudi Nama lengkapnya sinten Audi Audi artinya apa apa? Apa? Nudi ngupaya. ngupaya. Naej denger kan? Namanya Sumardi. Su artinya pasti bagus. Ante tadi sutrisno sih. Nek Martin apa sih? Artinya mbak? Nurut. Alhamdulillah. Tapi ya betul-betul nurut Jadi judul pagi ini Menjaga kata, -kata. Judulnya Judulnya pagi ini menekok, Menjaga kata kata Kenapa? Karena kata-kata itu Adalah do Do Kodominan Kata-kata adalah Do A Tonga, hee, j, kata-kata itu adalah do, tonga, gitu. Maka pesan dari orang tua orang tua kita adalah menjaga kata-kata. Nek ngomong sing apik, apik. Aja sing, aja sing enak. Iya, kadang-kadang kepleset betul. Ya. Maka di dalam agama kita juga diajarkan seperti itu. Apabila berbicara harus hati-hati, tidak boleh asal ngomong. Ya. Contohnya apa? Nama. Contohnya adalah na nama. Nama apapun itu, bukan namung nama anak, tapi nama anak, nama tempat. Nama toko, nama usaha, nama bangunan, nama kendaraan, ya, ya. bukan cuma masalah keren, nama pembuatan keren, nih, Pak Sumartinge, tapi nama itu juga mengandung do doa. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di antara hak seorang anak adalah diberi nama yang baik. Dan Nabi Muhammad alaihi wasallam suka memberi nama-nama yang baik. Sementara nama-nama yang jelek itu dihindari. Bahkan banyak orang namanya diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganti. Kenapa? Karena nama tersebut tidak baik. Nama tersebut tidak tidak baik. Ada dulu seorang sahabat namanya Al Husen begitu. Kemudian eh, apa namanya? Ya itu kakeknya seorang tabiin namanya Said bin Musayyab bin Husen. Al Husen itu artinya apa? Sedih. Ya Husen itu artinya se Nah ketika ditanya Sama Nabi Muhammad Namamu siapa Huzn Sedih gitu. Kemudian oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diganti ya kan? Diganti Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika diganti itu Ternyata belianya tidak mau begitu. Ya, ini semua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab yang sangat bermanfaat buat kita. Namanya kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. <tuh> Baik. Ah, ketika ditanya, "Namamu siapa?" "Khuzam sedih." begitu sama Nabi Alihi Salatul Wasyam diganti anta Sahlon, wes tak ganti jenenge namamu Sahlon sekarang Sahel. Yang artinya apa gam? Gampang lah, mudah. Walala Ulayi Rusman Samanihu Samanihu Abi Samanihi Abi. Bos saya nggak mau mengganti nama nama pemberian dari bapakku Ala binul al Masyiyab, kemudian Said binul Masyiyab, rahimullah mengatakan fahbazalatilkalhuzuna fina badu rawahul Bukhari fi Sahih. Sejak saat itu sampai anak keturunan kami urusannya itu selalu sulit, selalu menyedihkan. Memang betul nama seperti itu. Makanya kita harus baik-baik Benar-benar men, menjaga Ini kata Limam Ilmul Qaim Rahimullah Rawahul Bukhari Fi Sahihih Didiwayatkan oleh Limamul Bukhari Rahimullah Ta'ala Di dalam As-Sahih as Jadi hati-hati dalam memilih nah, Nama Karena nama itu juga bagian dari kata-kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menjelaskan atau menyebut nama-nama kabilah. Waktu itu beliau mengatakan aslam salamahullah. Kabilah Aslam. Salamahullah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Wa ghifarun, ghafarallahu laha. Sementara kabilah Ghifar, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah untuknya, mengampuninya wa usayyah asadillah ada kabilah namanya usayyah, dari kata asa ya'si ma'siadan ya nama kabilah usayyah kata Nabi alaihi salatu wasalam asadillah ya. kuih bakalan menentang Allah itu ya memang betul, akhirnya kabilah aslam masuk is islam kabilah ghifar masuk islam, kabilah usayyah Menantang Islam Pada saat perjanjian Hudaibiyah Beberapa kali Utusan datang gagal Sampai kemudian yang terakhir Datanglah Suhail bin Amr Suhail Itu artinya gam, gampang Ketika Nabi Muhammad A.S. Melihat yang datang adalah Suhail Nabi Muhammad A.S. bersabda Sahula amrukum Oh urusan kita bakalan gampang ini. Gitu. Ini semua disebutkan oleh imam Ibnul Qayyim rahimahullahu talal di dalam kitab yang kita sebutkan di atas tadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghindarilah nama-nama jelek itu dihindari betul Ya, yang nama-nama bagus beliau senang. Kalau pernah disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam suatu perjalanan, ya, kemudian Berhenti untuk menentukan lewat mana ini. Beliau bertanya, itu dua gunung itu namanya apa? Para sahabat menjawab, Fadihun wa mukhzin. Yang satu namanya Fadihun. Fadihun itu membikin malu. Gitu. Kalau yang sana, mukhzin. Itu bikin rugi dan bikin rendah. Fa'adala anhumah <tuh> walam yamurrabainahumah. Kan? Nabi Muhammad anhihi salatullah saw menghindari rute gunung tersebut, kemudian memilih jalur yang. Artinya sampai seperti ini Nabi Muhammad anhihi salatullah saw perhatiannya kata Ibnul qayyim rahimullah, wakana salallahu alaihi wasallam sedih dan iqtina'i bidalik. Nabi Muhammad anhihi salatullah saw itu sangat perhatian tentang hal hal ini. Begitu. tentang hal-hal ini. Suatu saat Nabi Muhammad anhi salatullah sallam ya, e, menghendaki untuk minum susu yang diperah. Ya. Beliau kemudian bertanya, ini untuk ontai nih? Ya, beliau itu kan punya on, ya. Terus beliau ingin minum. Nabi Muhammad bertanya, man yahlob hazhi? Ini siapa yang mau memerah susunya? Fa qama rajulun fa ana ada orang berdiri kemudian bilang saya saja wahai Rasulullah masmuk namamu siapa qala rajulun murrah orang itu bilang nama saya murrah pahit fa qala lahu ijlis kata nabi alaihi salatu wasallam kamu duduk aja jangan memerah susu iya thumma man yahlub hadhihi ini siapa ini yang mau merah susunya? Fa qamar rajulun akhar qala ana. Terus yang lain bilang saya saja wahai Rasulullah. Namamu siapa? Namaku Harbun. Perang. Kata Nabi alaihi "Ijlis, duduk saja kamu." Masih dicari oleh Nabi alaihi salatu Man yahlub? Ini siapa ini yang mau susu ini Fa qama rajulun saya saja wahai Rasulullah orang ketiga ini. Qala masmuk? Namamu siapa? Namaku Yaish. Yaish apa artinya apa sumardi? Aasha yaishu aishan Dan ma'ishah. Penguripan betul. Namamu siapa? Yaish, namaku Urip. Ada enggak yang namanya Urip di sini nih? Surip. Oh, ya. Tapi surip apa artinya Urip juga, Bang? Ya, namamu mu siapa? Yais, Urip. Fakahulallahu Rasulullah Sallallamuholum. Kata Nabi Ali Shallallahu Sallam. Ya itu akamu aja yang memerah susu. Artinya sampai seperti ini kata Ibnul Qayyim. Rahimillahulahulana Nabi Muhammad Anihi Shallallahu Sallam sangat berhatiyan terhadap kata yang dalam beberapa contoh tadi kata itu sebagai na, nama. Ya. Ibnul Qayyim juga menjelaskan riwayat ketika datang. Halimah As-Sa'diyah Halimah As-Sa'diyah itu siapa mas? Orang kenal ya? Ya orang kenal Orang tahu ketemu ya, kan? Siapa mas? Halimah As-Sa'diyah itu siapa? Jubah putih Jangan sampai lepas jubah putih ini ha? Yang menyusui Nabi Muhammad SAW Jadi orang Arab itu punya adat anak-anak yang masih bayi itu disusu disusui. Punya adat seperti itu, terutama disusukan di kabilah-kabilah yang memang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik. Milih-milih mereka. Nah, Halimah Sa'diyah itu datang ke Mekkah. Cari apa? Kodean. Kodean. Golet sing arep disusoni sapa. Dan itu pekerjaan, itu profesi. Ya. Waktu itu yang menemui adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdul Muththalib. Ditanya man anti. Koe siapa? Gitu. Jawabannya imra'atun min bani Sa'd. Saya ini berasal dari Bani Sa'ad. Sa'ad itu apa artinya? Sa'dani, ya sama juga Sa'ad. Sa'ad itu apa artinya? Sa'ida yasngadu, ya Bahagia. bahagia Ahmad Saadani Ahmad ku terpuji Saadani bahagia, bahagia terus Ku <tuk> <Halo. tuk> penting Pak Sumarti hanya orang Jawa punya keyakinan jeneng apik mriyang bae Mulane jenenge ngalah-ngalah dadi sehat kata siapa jenengan Sumarti namanya baik ya nurut sehat <tuk> Oh ada, berarti Uduang oh, oh, Jawa gue. Bagus-bagus ya, lah, jenengnya bagus-bagus. Pak dakir bagus. <laughs> ya. Jadi ketika ditanya, Mananti kamu siapa? Halimah Sadia menjawab, Imro'atun min Bani Sa'din. Saya itu datang dari kabilah Bani Saad. Mas Muki, siapa jenengmu Halimah? Halimah, Halimah itu dari Hilmun, ya kan? Halimu yang artinya bijaksana. Kata Abdul Mutalib, kakeknya Nabi Alihissalam, Bakhin, bakhin luar biasa, luar biasa, ya kan? Sakdun wahilmun, bahagia bijaksana. Hatani, Khaladhani. Bihima ghana'u addahri Kata Abdul Muttalib Dua sifat ini ya, Adalah jaminan kebahagiaan Sepanjang masa Akhirnya diserahkan kepada halimah Asa'di as ya, Itu riwayat-riwayat banyak ya. ya Yang saya sebutkan ini cuma sebagian kecil Dari apa yang telah diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimullah ta'ala bahwa kita itu kalau bicara Kalau berbicara itu yang bagus Yang positif yang optimis aja sing elek-elek aja sing pesimis aja sing kecil hati melakukan suatu kebaikan dari pertama jangan bilang aduh angel aja ngomong angel Namai. tapi bismillah bisa begitu ala Allah ala Allah doanya wis kepada Allah ala Allah mampu dari awal jangan pesimis dulu. Jangan pesimis. Ya. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menjenguk orang tua badui yang sedang sakit. Begitu. Kebiasaannya Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit didoakan dengan doa kebaikan. Ya. Antara lain, Nabi Muhammad tadi salatu wassalam mendoakan dalam riwayat itu La ba'sa tohurun insya Allah Apa sih artinya la ba'sa tohurun insya Allah La ba'sa ke orang papa nah, Biasa, orang apa Tohurun Tohurun itu artinya pembersih, pensuci Mari, sembuh gitu. Insya Allah Insya Allah gitu. Itu kan kata-kata yang baik Positif banget gitu Faqaala orang tua itu justru mengatakan begini, kallaa, yo ya orang mungkin. Uwe. Oh, iya. Humma jafur. Gue wis pol. demam. Ala syekhin kabir, yo wis tuwan yoong. kubur, paling-paling yo wis melebu kubur. Uwe. Oh, Mati maksudnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, "Fana'am idzan." Ya wis nek ngono. Ya wis. "Fana'am idzan." Nek ngono yawis. Tidak berapa lama orang itu meninggal dunia. dunia. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita kalau misalkan orang sakit itu ya omongane sing apik-apik. Baik yang sakit maupun yang menjenguk kan itu orang bakal mariw, atau misalkan ke orang no obate, begitu. Cucur ya. apa? Heh <tih> <tih> <tih> ya itu ya. Eh ini ini ini betul juga ini ini. Gak boleh gitu Pak Sumarti, gak boleh. Pak Sumarti ini tanggaku larang aku ya pada mati gitu ya. Gak boleh seperti itu. Tapi kita berdoa tohurun insya Allah ya kan? atau syafaq Allah. Itu kalimat-kalimat yang bagus. Yang orang sakit, ya juga sama. Kalau bicara harus bah, baik, aja saya ngelak-ngelak. Bismillah marilah. Bismillah sembuhlah. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Kata Ibn Al-Qaim ta'ala, sungguh kami sudah menyaksikan sendiri dan merasakan secara langsung bagaimana pengaruh dari kata dari kata-kata yang beliau sebutkan itu kata Ibnu Al-Qayyim ini cuma setetes kami liqatratin fil bahri ini cuma setetes dari lautan maksudnya sing tak cerita nang kene lagi cuma sedikit kalau kisah-kisah nyata itu banyak sekali ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala khadamikum wala wa tad'u amwalikum ya. kenapa fatwa fiqu minallahi sa'atan ya nila 'ata'un fayastajibalakum kata nabi alaihi salatu wasallam riwayat abu Dawud ya, ada juga riwayat yang lain dengan lafal yang berbeda tapi intinya sama hati-hati nek ngomong apalagi doa Nabi alihi salatu wasallam bersabda. La tadu'u ala anfusikum. O jondungo seng elek. Ngo awakmu. Wa la tadu'u ala awladikum. O jondungo seng elek. Ngo anakmu. Wa la tadu'u ala khadamikum. O jondungo seng elek. Ngo budak pelayanmu. Wa la tadu'u ala amwalikum. O jondungo seng elek. Ngo bandamu. Ini disebutkan. Kenapa? Karena rata-rata Bukan rata-rata. Banyak orang itu Lagi nesu ya, Lagi emosi, lagi apa Atau nesu orang nesu bias Biasa. Omongannya Saya ngelek-ngelek Aja. Kenapa? Fatwa wafiku Minallahi sa'atan Jangan sampai bertepatan dengan waktu Yang memang sudah Allah Tetapkan. Siapapun Yang berbicara dan berdoa Pada waktu itu Pasti akan terwujud. Selama 24 jam siang dan malam itu. Ya Allah itu mempersiapkan ada satu waktu. Tapi kita gak tahu kapan waktunya itu. Dan berganti-ganti dan juga berpindah-pindah. Kita gak tahu. Kapan waktu itu. Selama sehari semalam 24 jam. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. berdoa. Ya. Barangkali bertepatan dengan waktu tersebut. Terkabul, mesti kabul. Ya. Lagi... La ndedhu ala anfusikum aja ndonga sing elek nggo awake dhewe. Iki Jangan bilang paling-paling aku ya yas entuk rezeki sing isa nggo urip mangan ngombe tok. Engga boleh seperti itu. Berdoa itu untuk diri sendiri itu yang bagus-bagus bahkan setinggi-tingginya. Untuk urusan dunia maupun urusan A Kan iki. Aja ngomong mlebu apa mlebon neraka ya ora apa-apa sing penting Terus direzeki terus dikono mlebu surga. Jangan itu nantang enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Apalagi zaman sekarang ini. Niki sing simba-simba Pamartipun nate mireng AI napa mboten AI? AI. AI. Apa jenengan Kepanjangan atau jenengan itu ya, ya kependekan itu. AI yeah, AI itu Bahasa Inggris Terus dipendekkan AI artificial E-intelligent Intelligent itu kecerdasan Artificial itu Buatan Kecerdasan buatan ya. Zaman sekarang itu terus Berkembang na'udzubillah Pak Sumarti Wingi-wingi Sampai kemudian jadi apa? Jadi Jadi masalah besar Pak Sumarti. Jadi melalui HP ini Pak Sumarti orang itu bisa membuat video ya mirip aslinya. Kita tinggal diketik tapi dengerkan aja melu-melu ya. Diketik gitu, tolong buatkan video untuk saya suasana pengajian di Masjid Az Zuhud. Ya, yang ustadznya itu ciri-cirinya pakai kacamata, jubah putih, ditulis kayak gitu itu. Namanya prompt. Inggrisnya kan? Itu duduknya begitu Ditulis semuanya rrrr, itu Apa yang diinginkan ditulis aja Langsung jadi Langsung, ya. Langsung terut Mirip nah, banget Donald dan... <laughs> Nah kemarin itu yang sempat jadi masalah Dan itu bagi umat Islam itu masalah besar Karena kaitanya dengan keyakinan Dengan akidah Ada orang-orang yang Ya karena ketidaktahuannya lah Kita berpikirnya seperti itu. Ya nanti mudah-mudahan kalau dikasih tahu terus taubat. Kue nggawe video pak suasana neraka. Hmm. Oh. One day, ya, kan? satu hari di neraka. Akhirnya yang lain juga bikin satu hari di surga. Ya. Itu nakuzubilah digambarkan videonya itu renang di dalam, apa, iya di dalam apa api di lava apa lava itu eh, lahar. Mahmud, bayangannya seperti itu. Baru di, wah, gue ketemu sama si dia nih, si B nih, si C nih, enak nih. Dijadikan guyonan, nggak boleh seperti itu. Iya, nggak boleh seperti itu. Itu hukumnya haram, haram, haram, haram banget itu. Oh neraka dan surga dijadikan mainan, dijadikan guyo, guyonan. Jadi artinya hati-hati. Tadi kan contohnya aja sampai ngomong. Ya melebus surga. Apa, walaupun apa itu. Yang penting masuk surga walaupun. Raka neng raka sedela. Gak boleh ngomong seperti itu. Doa kita ya Allah masukkan aku ke dalam surga yang tertinggi. Kan begitu. Nabi Muhammad AS mengajarkan. Kalau berdoa, berdoalah minta surga yang paling tinggi. paling tinggi. Al-Firdaus. Wa la tad'u ala auladikum ajeng donga sing elek Walaupun kebangetan banget. Ora ya. ya, <laughs> Walaupun itu, ulun saya saya tidak berdoa, iya kata-katanya dijaga. Aja ngomong dasar anak tidak berguna. Gitu. Enggak boleh. Ya Allah kok bodho mento kowe lele. Enggak boleh seperti itu. Gitu. Kamu itu punya otak apa enggak? Ya jelas duwe. Otak, orang punya otak apa tidak. Kan gitu. Kamu itu bikin malu orang tuamu. Jangan bilang seperti itu. Iya ya aja, aja, aja aja kayak gue. Kalau bilang sama anak itu yang bagus, ba? bagus. Saya itu beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu lebih, lebih dua hari. Ya, Karena hari itu hari Jumat sore. Ada tamu datang ke rumah saya, ya kan, ramai sekeluarga sih, anaknya anak sing cilik-cilik, yang paling terakhir itu malah kembar loro, lanang-lanang. Itu saya juga masih ada ya manusia seperti ini di atas muka bumi ini, gitu. Jadi anaknya gue pelayon boy, kemudian menek-menek, lompat-lompat, pokoknya jenwas polaik, masya Allah, pokoknya. Tapi si bapak kuwi ngundange ya Saleh. Ngono. Ngaku bahasa Arab, ya Saleh, ya Saleh sini. Sing jeneng dipanggil lagi, ya Saleh di sini. Kan yang takon, nah, kuwi loro-lorone iki apa Saleh. Kan kembar. Kecil-kecil masih paling umur 3 tahun ya. Ya, itu duh maksudnya penakan, lari, lompat semua. Bapaknya manggil, Saleh, sini. Si jenenge moning Saleh sini. Kekembar apa terus dengerin pada bada Saleh. Ternyata tidak kakak beradik itu namanya dikasih nama Hasan dan Hussein Lah Saleh sih itu cara saya memanggil anak saya. Eh anak Saleh. Artinya dalam posisi anak itu kakean polah, iya kan? Nganangeni, melayung, lompat-lompat, penaikan, uslah. Nih bung tua liane mungkin ya wes omongannya wes. Terus kah danira per Raihnya diatur, gitu, mungkin ya. Tapi bapak itu dalam hati saya, masya Allah di atas muka bumi ini masih ada orang tua yang seperti itu. Ya dalam kondisi anaknya polahnya seperti itu, penak penek berempat-berempat manggil anaknya saleh. Tetap anak saleh sini, anak saleh. Jadi didoakan itu. Ya, wallah tabdhu ala khadamikum. Khadam itu kalau zaman dulu kan artinya budak. nek zaman sekarang ya. Masuk juga nyonsewu karyawan pegawai, artinya siapapun yang bekerja untuk kita, aja didoakan yang je, yang jelek. Doakan yang bagus-bagus, ucapkan yang baik, baik. Misalkan saya yakin ya kalian itu jujur, amanah. Gitu. Jangan berbilang hati-hati ya, kalau kerja di tempat saya jangan sampai ada yang mencuri. Itu misalkan. Kenapa tidak kita pilih ya kalian yang jujur, kalian yang amanah. Wala cadhu Allah amwalikum. Amwal itu artinya harta. Jadi yani maksud harta di sini ya apa yang kita punya. Demikian juga pekerjaan yang kita laku. Tahu kan? Ngomongnya sih kamping kamping. Itu ajaran Islam loh. Harus hati-hati dalam berbi berbicara. Harus pinter-pinter memilih ka, Kata. Jadi harus optimis. Bismillah, bisa leh kamu leh. Kan itu. Insya Allah kamu mampu. Kan itu. Kamu akan jadi orang yang baik, Insya Allah. Sembuh apa enggak? Sembuh insyaallah Itu ngasih nama usaha juga seperti itu Iya kan Ngasih nama usaha Misalkan Waton Payu Aja Waton Payu Nah misalkan Kasih nama Rezeki Penuh Berkah Misalkan ah itu bagus Dan kan usahanya Pak Sumarti dikasih nama apa Pak Sumardi Pak Sumardi Pak Sumardi Wah itu penjalukannya sokeh seperti itu. Iya, artinya begitu. Yang kita maksudkan adalah kalau kita bicara itu harus yang baik. baik. Hindari kata-kata yang, je, yang jelek. Apalagi, apalagi nih. Apalagi menghina orang. Hati-hati. Menghina orang. Artinya ngomongin jelek tentang oh, orang. Hati-hati. Dulu ada seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Wah, Ibnu Sirin itu. Ahlu hadis ulama besar. Pernah di penjara. Kenapa? Karena nanggung utang. Orang mergo senang utang boten. Bukan karena tidak amanah ngeh boten. Ceritame Muhammad bin Sirin ini gunggih, ulama, yobakul, dagang. Suatu saat Muhammad bin Sirin ini order, anu gue paham order gue. Bapak paham orang petanah pedagang semua. Ya, order order itu pesan barang, yaitu minyak, minyak, Zaid, zaitun lah bahasana kita. Itu berpuluh-puluh drum. Banyak banget. Tapi sistem ngutang. Pokoknya oh, jadinya order sih zaman dulu. Pesen dulu dikirim. Drum yang banyak itu dikirim. ke tempatnya Muhammad bin Sirin. Ya Muhammad bin Sirin yang ngecek siji-siji. Drumnya dibuka. Siji-siji-siji. Ternyata di antara drum itu anaseng isini bangket tikus. Pas dibuka, ya allah, bangket tikus. Bangket tikus kan berarti mambu ya. Dan bangket tikus itu najis dan membuat najis merubah bau. Iya kan? Kalau benda itu cair, ya. masukkan air. Oh itu bangket tikus itu masuk dengan air melebur dengan Minyak ya jelas najis. Muhammad bin Sirin rahim Allah memutuskan kabeh-kabeh drum minyak wui, dibuang. Kalau dibalik najir kan dibalik mesti. Semua dibuang. Kenapa? Karena beliau berpikir minyak-minyak ini berasal dari rumah produksi yang sama. Khawatirnya itu sifat warak namanya. Sifat warak itu ngati-ngati. Beliau berpikir jangan-jangan tikus ini berasal dari produksi yang sama, tapi pas di packing mlebu ning drum kene. Bisa jadi drum-drum yang lain sebelumnya juga kena bangkai tikus. Dibuang semua. Tidak hanya drum sing ana bangkai tikus e. Apamane tikus Apa e digua tok. Ya kan, sementara minyak di drum itu masih dipakai. Iya. Atau dikembalikan ke tempat kulakan nggih wonten. Beliau khawatir nek dibalikaken nanti didol maning. Iya. Akhirnya dibuang semua. Orang duwe duit, duit dituntut masuk penjara. Gitu. Karena gara-gara utang, tapi utangnya seperti itu tadi penyebabnya. Tapi akhirnya tetap keluar dari penjara, ya kan? Tapi yang ingin kita ceritakan di sini adalah kata-kata dari Muhammad bin Sirin rahimullah. Kata Muhammad bin Sirin, saya tahu dosa apa yang pernah saya lakukan sampai saya bangkrut seperti ini. Kan bangkrut akhirnya. Aset yang ada kan dijual untuk nutupi utang itu. Apa itu? Munzu arba'in sanah Empat puluh tahun yang lalu, wah oh bayang naik, empat puluh tahun yang lalu, saya pernah ngejek orang, saya panggil dia, ya muflis, weh, uang bangkrut. <tuk> Ngomongi uang bangkrut. Beliau merasa hukumannya akhirnya bangkrut cu. Ngati-ngati nek ngomong. Apalagi ditujukan kepada orang, lain Hati-hatilah bicara gitu. Kenapa? Takutnya itu Akan balik menimpa yang Berbicara Makanya dalam riwayat katanya Rasulullah s.a.w. yang menyatakan Tapi riwayatnya lemah Ada yang mengatakan itu ucapannya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu Ada juga mengatakan sebelumnya itu sudah pernah Menjadi pepatah orang Arab ya. Ini yang saya sampaikan semuanya disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab tadi tuh, Fatul Maudud Apa itu? Albalau muwakkalun bil mantek yang namanya musibah itu, bisa jadi karena sebab ucap, ucapan. Ibnu Masud radhiyullahu anhu dan banyak sahabat serta salaf zaman dulu mengatakan saya itu takut kalau ingin ngomongin orang yang jelek. Kenapa? Makhlufatan musibah Takut apa yang saya ucapkan tentang orang itu akhirnya menimpa diri kita. Bahkan mereka Ibnu Masud mengatakan, saya jangankan orang. Ngejek anjing saja saya gak mau. <tuk berdiri> ya. Ini ulama ulawalus para sahabat Nabi. Ngejek anjing saja saya gak mau. Kenapa? Makhafata'an <tuk> uhawwala kalban. Aku diudah dikirik. Saya takut saya. Jangankan manusia ngejek hewan saja saya gak mau. Saya. Takutnya nanti saya diubah oleh Allah menjadi hewan tersebut. Ini nukilan-nukilan dari ulama salaf rahimahullah. Tadi naik ngomong kutu hati. hati Ada dua ulama besar, al kisai dan Al-Yazidi. Ini sama-sama ulama ahli Quran, ahli bahasa. Diundang ke tempatnya Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Diundang ibu kota jelas ya? Masjidnya jelas gede ibu kota tempat Khalifah apa namanya menjabat. Kode masku sih Harun ar Rashid. Kau Umar ya, Abbasiah um, ya, Abbasiah ya? di Baghdad Pak Pak Sumardi, itu. diundang ke sana malamnya Pak sumarti Al Kisa'i diminta jadi imam solat Nyimami, wih padahal Ulamak besar di bidang Al-Quran itu Pas tadi imam sholat isya Maca surat Al-Kafirun Orang rampung-rampung Muter-muter Al-Kafirun ya Uliya ayuh Al-Kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abidu nama a'bud La a'budu ma ta'budun Muter terus Wih, Tapi ya rampung Akhirnya rampung Tapi sempet muter nah. Muter Bubar sholat Kancane sing Al-Yazini ngomongi gitu. Ulama Quran Penduduk Kufah Mojo Al-Kafirun Orajegros Bahasanya Pak Marti ya. Jare Ulama Ulama Al-Quran Daerah Kufah Maca Al-Kafirun gitu Baca Al-Kafirun saja tidak Becus, orang lancar ngi suke pas sholat subuh gentenan <tuk> alias jadi sing dijaluk jadi imam pas jadi imam jangankan alqafirun alfatihah we orang rampung-rampung <tuk> alhamdulillahirobbilalamin rohman rohimalikom mithina rohman rohim muter terus alfatihah jel nek sing bahasane kita itu bocah cilik baik karo turu apal Kan itu wong sing nyun sewu paling ora bisa baca Al-Qur'an bae Al-Fatihah ya mesti apal Ke ulama Al-Fatihah ora ramu-ramu Setelah salat beliau kemudian berdiri Yaitu ulama nek salah yang aku ngaku salah malah menasehati selesai salat Al-Yazidi mengatakan Eh lisanak pokoknya aku pesen karo podo kabeh ya Nek ngomong gue ati ati jaga lisan mu. jangan sampai kamu mengatakan sesuatu batu bocor lebih banjir kwdw ya merasakan itu eh, begitu itu itu contoh-contohnya artinya kita kalau berbicara itu harus yang baik baik contohnya memberi na, nama ya kan tidak-tidak memberi nama-nama anak, nama usaha, nama tempat, nama apapun itu. Memanggil juga harus yang baik. baik. Kalau sama diri sendiri, anak, harta, keluarga, pekerjaan, karyawan. Kita juga harus yang baik. Baik, Jangan bicara yang jelek. Apalagi mendo akan yang jelek-jelek. Lebih-lebih lagi jangan sampai menghina orang lain. Takutnya apa yang dihinakan itu Akan terjadi pada diri yang menghi Menghina Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda Mankanai uminu billahi wal yawmil akhir Falyakul khairan au Layasmud Barang siapa beriman kepada Allah Pada hari akhir bicaralah yang bah Nah orang yang meneng Baik Kalau misalkan orang bisa ngomong seing apik Ya menang baik lah Lebih bagus di ya, Pokoknya begitulah Kita kalau Pas ada acara kumpul-kumpul bareng-bareng Ngomongin seng abik, abik Nek Arab dodolan ya kayak gitu ya kan Arab mangkat dodolan ya kan Pas di perjalanan melihat atau mendengar sesuatu Yang mungkin menurut kebanyakan orang itu Tanda-tanda jelek Kalau orang Islam gak boleh itu namanya tiaroh Atau tatoyur Lagi mentukang omah Anak kucing ditabrak aja ngomong ya Allah Okay, berarti dagangan ini rapayut Nggak boleh seperti itu Nggak boleh Itu namanya tatayur Dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lagi metukang omah, Arab mangkat di pasar Anak, uwit, ambruk bruk. Ya Allah Kayak cilaga ke. Mangkat apa orang ya Kayaknya mangkat dodolan yang paling-paling Ya rugi, ya sempat orang mangkat baik Kenapa sih orang mangkat? Yang betul kang Omar terus anak witt abruf, nggak boleh itu namanya tatoiyur, dilarang di dalam agama kita. Melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang kurang baik, lawan itu dengan Bismillah, tawakal tu Allauh, saya bertawakal kepada Allah. Begitu. Tapi kalau hal-hal yang baik, itu Nabi Muhammad ali salatul wassalam itu suka. Ya. Kalau beliau itu membenci apa, yur, beliau senang dengan at-tafa'ul atau alfa'al al. Nabi Muhammad ditanya, tafa'ul itu apa? al-kalimatul as ya yeah. yasma'uha ahadukum kata-kata yang baik yang kalian dengar nah itu gak apa-apa kan itu. misalkan jenengan keluar dari rumah arp ning pasar, arp dodolan buka toko yeah, kan. terus ketemu sama orang Assalamualaikum Pak Mardi Wah wow, wajahnya cerah ini, Insya Allah jualannya laris. Ah itu nggak apa-apa, Alhamdulillah. J, Amin, Amin, Amin. Itu. Tapi kalau sesuatu yang buruk jangan sampai terpengaruh lawan itu dengan Bismillah, Tawakal Tu, Alloh. Makanya kita sesama kita ya bicaranya yang baik-baik saja. Jadi itu. Waduh, apa namanya mau berangkat belajar dan itu ke pondok atau mau kemana lah? Arab Sinahu. Kemudian, kok ke kemudian ketemu sama orang, ya kan? Kemudian dia mengatakan, wah semangat ya, ini. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad ada silaturahim senang dengan kata-kata yang ba, yang baik, yang memotivasi. Wallahu alamizawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk kita semua. Aku lukaulihada. Subhanakalauhumaba bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum